Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman kaseera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 Wa sharral umuri muhdasatuhaa Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalaatin finnar A'azanallahu wa iyaakum minal nar Maashir al muslimin sekalian dan hadirat jamaah salat Maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang dikuyur dengan hujan yang deras yang kita berharap kepadanya semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat. Membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menjadikan kebaikan bagi penghuni bumi. Allah memudahkan kita. Allah meringankan hati-hati kita. Yang padahal sesungguhnya. Di hari ataupun waktu-waktu. Yang seperti ini merupakan berat. Untuk kita melakukan amalan. Meninggalkan rumah-rumah kita Namun walhamdulillah Allah mudahkan bagi kita duduk di masjid Bersama-sama beribadah kepada Allah Kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi Yang ini merupakan penegak ketakwaan seseorang yakni Dengan sebab ilmu agama Dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat muslim, beliau menyatakan, Inna izzamal jaza'i ma'a izzamil bala. Kata beliau, Inna izzamal jaza'i sesungguhnya besar dan agungnya sebuah pahala yang akan diberikan kepada hamba ma'a izzamil bala. Bersama besar dan juga beratnya ujian Pahala akan semakin besar Ketika seorang yang melakukannya Diuji dengan ujian yang besar pula Seorang yang sulit untuk ikhlas Ketika dia berusaha untuk melakukan amalan soleh Dan berupaya senantiasa menarik hatinya Untuk ikhlas kepada Allah Tentunya pahalanya lebih besar daripada orang yang mereka itu tidak mendapatkan rintangan dan halangan sedikitpun. Seorang yang dia itu belajar tanpa rintangan, tanpa cobaan, maka dia mendapatkan kebaikan. Namun di sana ada orang yang dia qawma bil jihad, betul-betul melakukan jihad fisa bilillah. Dikala dia mendapatkan rintangan dan godaan serta penghalang, dia tetap berusaha untuk tegak di atas tholabul ilmi. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan keikhlasan di dalam hati hati kita. Karena amalan tanpa ikhlas adalah sia-sia. Amalan tanpa ikhlas adalah sia-sia, sehingga seorang mukmin senantiasa berusaha untuk mengikat hatinya di atas keikhlasan Allah Subhanahuwataala. Mashiral Muslimin rahimani warahmatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk dalam suatu pembahasan. Dari satu bab ilmu fikih, yakni babun najasat wapab hiriha, bab tentang najis dan cara mensucikannya, bab tentang najis dan cara mensucikannya. Telah lewat pembahasan tentang toharoh dan pengertiannya. di mana toharoh bersuci di dalam ilmu fikih adalah rohul hadas wa izalatun ija, najas. Yakni mengangkat yang namanya hadas dan menghilangkan yang namanya najis. Pembahasan hadas ini merupakan sifat telah lewat yang namanya hadas yakni sifatun qaimun bil badan sifat yang ada pada badan seseorang pada diri seseorang yamna'u min amal minas salati wal amali fi allati yushtaratu fihi ath yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan amalan. Seperti sholat atau amalan yang disyaratkan padanya Toha bersuci. Itu namanya hadas. Adalah sifat wujudnya, bentuknya kayak apa, tidak tahu. Yang jelas hadas. Nah, terkena sifatnya demikian. Adapun najis. Inilah yang akan menjadi pembahasan. Adapun najis. Adalah diterangkan oleh para ulama. Wan najasah. Najis di sini. Bentuknya ada dua. Najis adalah. Dibdut toharof. Lawan daripada suci. Namanya najis. Nah ini secara bahasa. Najis adalah lawan dari suci. Wahyia ala nau'aini dan najis ada dua macam, hisyah wa maknawiyah Najis itu ada dua, hisyah yang bisa dirasakan secara indrawi ataupun maknawiyah yang difahami secara makna saja. Maknanya najis, bukan su suci. Adapun yang pertama, inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Dan yang kedua maknawiah, dan akan datang pembahasannya secara lebih rinci. Yang kedua adalah maknawiah. Dia adalah najasatul qalbi bil kufri yaitu maknawiya adalah najisnya hati dengan sebab kekufuran orang yang kafir adalah najis najis apa maknawi maknanya najis hatinya tidak suci sehingga diharamkan masuk ke dalam jannah surga Allah Taala nah orang kafirlah najis surga jannah tempatnya orang-orang yang Suci Dan disucikan Nah ini orang-orang kafir Adalah najis Maknanya najis maknawi Bukan najis hissi Kalau najis hissi Berarti harus dicuci Berarti harus dibersihkan Nah Itu namanya najis hissi Kalau maknawi Terkandung pada makna orang tersebut Adalah nah najis Maknanya bukan orang yang suci. Nah, demikian. Ini, yaitu dia najis diharamkan dari masuk masjidil haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah. Innamal musyrikuna najasun. Fala yakrabannal masjidil haram. Masjidil haram. Min yaumihim hadat. Maka sesungguhnya orang-orang musyrik Orang-orang kafir Adalah najis Adalah nah, najis Maka janganlah dia mulai hari ini Untuk mendekati masuk ke dalam Wilayah tanah haram nah, Tanah haram, Mekah dan Madinah Orang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya nah, Kenapa? Karena Najis itu di dunia Kalau di akhirat diharamkan masuk ke dalam Jannah nah, Najis apa namanya Najis Maknawi Kalau yang kedua Najis Hisi Najis Hisi ini wajib Dibersihkan Disucikan dengan air Atau dengan debu Atau yang menduduki kedudukan ah, Air nah, Disucikan dengan air atau dengan yang menggantikan air Yang menduduki kedudukan air Itu Najis Hisi Untuk memahamkan pengertian di atas dari dua jenis tadi Najis Hisi contohnya kotoran manusia Ini nah Najis Hisi Bentuknya ada ya Apa itu Najis Hisi dulu? Najis hisi diterangkan para ulama adalah kulu ainin mustakzarotin amarushariu bijtina tihah segala bentuk wujud mustakzarotin yang menjijikan atau kotor yang menjijikan atau kotor. Yang syariat ini Memerintahkan kita untuk menjauhinya Atau bersuci darinya Yang namanya najis adalah Kullu'aynin Segala bentuk atau wujud Mustak yang menjijikan atau yang kotor Amaros syari'u yang syari'at ini memerintahkan kita. Bejetina pihak untuk menjauhinya atau membersihkannya. Nah. Ini namanya nah, najis. Najis apa? Najis. Hissi. Yang bisa dirasakan. Sebagai misal apa? Kotoran manu manusia. Menjijikan enggak? Menjijikan. Ada wujudnya enggak? Ada. Nah. Nah. Kalau orang hadas, saya terkena hadas, mana wujud hadasnya? Apa? Kelihatan nempel? Tidak, ya, karena sifat. Nah, kalau najis ada apa? Oh, saya terkena najis apa sih? Tadi terkena ompol anak saya. Oh iya, baunya kelihatan, ya, ada wujud, wujudnya ada asarnya. Nah, di sini, lah di sini segala sesuatu yang ada bentuk atau wujudnya ini yang menjijikkan, menjijikkan enggak? menditikan. Kemudian diperintahkan oleh syarat ini untuk mensucikan. Untuk kita bersuci dari darinya. Nah, ini demikian. Maka di sini itulah najis. Untuk memahamkan tadi. Orang kafir najis enggak? Najis. Najisnya apa maknawi apa hissi? Maknawi. Sehingga kalau orang kafir misalnya kita bermuamalah dengan mereka jual beli membeli roti atau aqua kepada orang kafir. Kita beli. Orang kafir najis enggak? Najis. Berarti aqua ini kulah tangannya orang kafir enggak? Kulah ya. Berarti wajib dicuci apa tidak? Hah? Lu katanya orang kafir najis, kau enggak usah dicuci. Hah? Kenapa? Karena najisnya maknawi, bukan hisi ya. Namun kalau ternyata kita tiba-tiba terkena air kencing anak kita najis tidak najis wajib dicuci enggak iya wajib dicuci lo tidak cukup lo itu kan maknawi enggak ini hissi lah untuk membedakan 6 nah, sehingga dari sini sungguh tidaklah kesesatan melainkan menurunkan kesesatan penyimpangan melainkan menurunkan penyimpangan yakni apa yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang berpemikiran ekstrem dari kalangan orang-orang menyimpang yang mereka mengkafirkan orang di luar golongannya padahal muslim ya muslim karena bukan dari golongan kita berarti dihukumi kafir muslim karena tidak berbaiat dengan imam kita maka dihukumi kafir Berarti kalau dia sudah kafir, kalau salaman, dicuci. ya Lihatlah. Pertama, menghukumi seorang muslim yang hanya karena berbeda madhab dengan dia dengan kekafiran, maka ini dosa besar. Nah, tidaklah boleh seorang menghukumi seorang muslim dengan kekafiran, Kecuali kalau memang ada bukti dari Allah yang menyatakan dia telah keluar dari Islam. Apakah dengan murtad? Apakah dengan benci terhadap syariat ini dan dihinakan, diinjak-injak. Al-Quran dia injak-injak. Dia masukkan ke WC dan seterusnya. Dan dia orang yang bukan terpaksa. Nah, orang yang tahu hukumnya. Nah, lo ini tidak. Dia masih masya Allah solat mengagungkan syariat dan seterusnya, gara-gara berbeda madhab dihukumika kafir. Kalau sudah kafir maka dia najis. Kalau najis kalau salaman dicuci. Nah, ini sesat di atas kesesatan. Nah, siapa yang mengatakan orang kafir orang muslim kafir? Pertama mengkafirkan seorang muslim maka ini adalah dosa besar kecuali ada bukti dari Allah yang menunjukkan orang tersebut kafir, apa buktinya? karena dia sudah masuk ke dalam agama lain kita katakan kafir enggak? ya dulu kak, belum muslim karena sekarang berpindah agama berarti kafir ya, demikian karena dia ternyata menghinakan syariat apa buktinya? dia 6. Bersengaja Al-Quran, dia injak-injak. Dia masukkan ke dalam WC. Dia hinakan. Dia nasih hati lonjen dengan tahu enggak. Iya saya tahu. Ini memang sengaja. Karena saya benci dengan Al-Quran. Saya benci demikian. Kafir enggak yang seperti ini? Kafir. 6. Nah, ini diantaranya. 6. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tawbah 106. Kulabilahi wa ayatihi warusulihi kuntum tashtahzian, la takta diru kot kafir tumbak dai Katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah Al Quran, nabi-nya, kalian terus mengolok-olok, menghinakan? Sungguh, janganlah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Ini diantara yang tadi. Siapa orang yang tidak menghormati Al Quran bahkan Muslimin yang mereka awam sekalipun kalau mereka tahu melihat orang menginjak-injak Al Quran dimasukkan ke dalam WC apa kata mereka walaupun mungkin unsehut tambal sulam solatnya sekalipun akan mengatakan kila huduwong is Islam kitab suci koh ya apa enggak nah ini mereka saja Orang yang awam tidak tahu, kadang membawa Al-Quran aja berbeda dengan membawa buku yang lain. Mereka berusaha oh harus wudu, siapa ya enggak bersama keawamannya. Nah ini berarti di sini ini salah satu contoh. Jadi mengkafirkan seorang Muslim hanya dengan berbeda madhab. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran Nabi. Bukan yang dibangun di atas agama yang lurus. Terus ditambah, lihatlah. Tidaklah kesesatan, melainkan akan melahirkan kesesatan yang lain. Akhirnya tadi. Karena sudah bukan golongan saya. Kalau begitu, kalau datang, salaman, datang ke rumah, rumahnya dicuci, dicu, Tangannya dicuci. Dicu, Ini pemahaman siapa? Ya, karena Al-Quran menyebutkan, innamal musyrikunan ajas. Orang kafir, itu adalah nah, Najis, berarti kalau najis di cuci La pemahaman siapa ini? Pemahaman sahabatkah? Bukan Pemahaman sahabat adalah Abdullah ibn Mas'ud Beliau memiliki tetangga Yahudi Beliau baiki ketemu di jalan salaman Namun tidak mengucapkan salam ya, Salaman, jabat tangan bertanya kabar dan seterusnya Nah Dicuci enggak? Enggak dicuci Ya Karena najisnya apa? Maknawi. Berbeda dengan najis hissi. Nah disini. Barakallahu fikmah. Adapun najis hissi. Adalah wujud ataupun bentuk yang menjijikan. Yang syariat ini memerintahkan kita untuk mensucikannya. Menjauhi dan bersuci dari dari ini. Atau membersihkannya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengertian tentang najis. Maka Najis yang bentuknya seperti itu ditinjau dari cara mensucikannya. Najis yang merupakan bentuk yang syariat ini memerintahkan untuk kita mensucikannya atau bersuci darinya menjauhinya. Ditinjau dari cara mensucikannya. Cara mensucikannya, pembahasan kita najis dan cara mensucikan najis, membersihkan ah? najis. Ditinjau dari cara mensucikannya, ala salah satu aksam ada tiga macam. Ada tiga mah? macam najis dari cara mensucikannya ada tiga macam. Yang pertama najasatun mualawah. Najis mualadah, najis yang besar atau berat. Apa itu? Wahian najas satu kalbi wamata waladaminhu, yaitu najisnya air liur anjing. Najisnya air liur anjing dan apa-apa yang percabang darinya. Nah, air liur an, anjing. Ini najisnya apa mukhlafah? Kenapa dikatakan mukhlafah? Karena mencucinya harus tujuh kali. Harus tujuh, tujuh kali. Ya. Yang kedua, najasatun mukhfafah. Najis yang mukhfafah. Artinya najis yang ringan. Najis yang ringan. Kenapa maknanya ringan? Yaitu wahiyah najah satu baulil ghulam. Alladhi lam yak kulit ta'ama. Yaitu najisnya air kencing. Air kencing. Bayi laki-laki. Khusus bayi laki-laki. Yang masih belum lepas dari asi, yang masih belum makan makanan yang lepas dari susu asi, nah, atau susu formula yang memang jadi pokoknya dia. Nah, maka ini najisnya muhovafah ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena cara mensucikannya cukup dengan dipercikan air saja. Ngompol di kasur, kasurnya cukup airnya dipercikan pik pik pik dilap sudah suci. Ya. Namun bayi laki-laki yang belum makan makanan secara lepas dari ah, ASI, ya. Kalau bayi perempuan enggak. Bayi perempuan dicuci. Tidak cukup pik pik pik diperciki dengan air, enggak. Bayi perempuan najisnya seperti orang dewasa. Dia masuk macam ketiga, yakni najasatun mutawasito, najis yang mutawasito. Apa artinya najis yang sedang atau tengah-tengah? Maknanya yaitu wahiyabakiyatu najasat, yaitu sisa dari jenis-jenis najis yang ada. Jenis-jenis najis yang yang ada. Seperti tinja. Kotoran manusia. Air kencingnya. Darah haid. Bangkai dan yang lainnya. Nanti bagaimana kita cara mensucikannya adalah dengan disiram dengan air hingga hilang bentuk daripada najis tersebut ya kalau sekali sudah hilang ya sekali kalau dua kali baru hilang berarti dua kali tidak harus tujuh kali namun tidak boleh sekedar diper perjiki maham di sini sehingga dikatakan najis yang mutawas sekali lagi maashirul muslimin rohimani warahmatulloh najis Yaitu segala sesuatu bentuk atau wujud yang syariat ini memerintahkan kita untuk mensucikan atau membersihkan dan menjauhinya. Namanya najis. Yang mana najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi menjadi berapa? Tiga. Najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi tiga. Kalau di atas tadi najis terbagi dua, maknawi dan hissi. Sekarang najis hissi, ditinjau dari cara mensucikannya ada tiga. Yakni najis muqollawah, najis yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena mensucikannya harus tujuh kali. Enam, yaitu najisnya air liur anjing. Yang kedua, Najis Mukhafava. Najis yang ringan. Kenapa dikatakan ringan? Kalau ditanya, jawabannya karena cara mencucikannya cukup diperjiki, ah? Air. Dipahami ya? Air. Nah, sudah. Dengerkan tempat Najis. Sudah. Ini siapa yang anu? Ini seperti air kencing bayi Laki-laki. Bayi perempuan enggak? Bayi laki-laki yang belum lepas dari air asi atau susu yang memang jadi pokoknya. Nah, nah ini. Maka di sini dia kalau kencing, cara mencucikannya cukup diperciki. Kalau dicuci bagaimana? Tentu lebih sempurna. Lebih sempur? Sempurna. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, Najis Mutawasitoh. Najis yang? pertengahan atau yang sedang maknanya bagaimana yaitu adalah sisa najis yang lainnya cara mencucikannya adalah dengan air sehingga hilang bentuk najis ini kadang kala cukup sekali kadang kala memang dua kali naham sekali hilang guyur biur sudah hilang sudah peres berarti sudah suci naham kalau belum Siram lagi, dua kali, sudah beres, sudah suci. Nah, ini demikian. Ini najis ditinjau dari ini. Sekarang, kalau begitu, kita kembali kepada pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang menjijikan. Dan diperintahkan oleh syariat untuk membersih membersihkannya. Berarti dengan demikian, ada pertanyaan, berarti kalau begitu Segala sesuatu yang menjijikan Najis, jawabannya Tidak Karena yang najis itu Kalau syariat memerintahkan Kita untuk membersihkannya Nah Sebagai contoh Seorang Melihat Yang namanya kotor Belet Belet ya, tahu belet Belet lumpur ya Lumpur itu jijik enggak? Ya? Menurut sebagian orang menjijikkan. Jijik teman ya jen, gelopot kayak kue tangane terus sampai terus makan menjijikan enggak? Jijikan ya? Najis enggak? Ah? Ha? Tidak najis. Tidak nak najis. Lainnya lagi, nombor saya bukan ni ni Lain lagi. Almani, air mani, menjijikan tidak, Menjijik. tapi tidak najis, eh? tapi tidak najis. Kenapa? Karena Barokahul Fikum ini adalah asal penciptaan manu manusia. Nam, asal penciptaan manu manusia. Maksudnya di sini jadi ukuran najis bukan sekadar menjijikan. Sesuatu dikatakan najis harus ada dalil dari syariat yang menyatakan ini najis. Naam. Dipahami Tombreki. Jadi tidak gampang kita uh najis itu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya mana? Karena cuci seperti itu yang enggak harus dalilnya mana. Nah, ini demikian, nggih. Okay. Harus dalilnya mana? Nah ini barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena kita ambil asal-mu'asal segala sesuatu. Ditinjau dari suci dan najis. Diterangkan para ulama, Al-aslu fil asyai at-toharatu wal-ibahah Hatta yakuma alihi dalil yadullu ala najasatihi Asal muasal hukum segala sesuatu Asal muasal hukum segala sesuatu adalah ath-thahuratu suci dan dibolehkan. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, segala sesuatu asalnya adalah boleh dan suci. Hatta yakuma dalil sehingga tegak adanya dalil yadullu ala najasatihi yang menunjukkan ini adalah nah, najis. Naam. Misalnya pakaian, asalnya najis enggak? Asalnya suci. Kemudian pakaian itu tadi kita katakan Gelopot dengan belet ya, kotor dengan belet semuanya. Kotor enggak? kotor. Suci apa najis? Suci. Kenapa dicuci? Untuk membersihkan kotoran, bukan membersihkan nah, najis. Naam. Di sini, ya. Dipahami tentang mriki? Lah ini tadi. Kenapa? Karena enggak ada dalil coba. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya tanah itu najis? Bahkan dalil menuntut bahwasanya menyatakan tanah itu su suci. Kenapa? Karena inna kholaknal insana min kami ciptakan manusia dari Tanah, kalau asal kita Adalah najis, berarti kayak apapun Kita adalah nah, najis Nah Dipahami ini nah, Berarti ya selamanya jenengan Najis terus, gak sahnya Sholatnya, gak sah nah, Karena tanah adalah asal penciptaan Kita, tentunya adalah su Suci, nah demikian Lah ini salah satunya nah, Lah yang Najis ini harus tegak Padanya dalil. Nah, maka di sini, dalil yang menyatakan segala sesuatu itu asalnya adalah suci, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Hualadzi khalaqa ma fil ardi jami'an, thumma stawa alal arsh al-ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah zat yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Untuk siapa? Untuk manusia. Berarti kalau begitu, segala sesuatu dibolehkan oleh Allah dan Allah tidaklah membolehkan kecuali yang suci. Najis diharamkan. Nah, oleh karena itu, asal segala sesuatu adalah suci dan boleh. Kalau kita mau mengatakan itu haram, itu najis, berarti harus datangkan dalil. Harus datangkan dah dalil. Dalil dari mana? Al-Quran ataupun sunnah. Karena yang menyatakan ketetapan najis ataupun halal serta haram adalah haknya Allah Subhanahu SWT. Ya. Jangan terus mengatakan ini najis. Kenapa? Karena menurut saya. Menurut yang lainnya. Ini bukan. Hati-hati bicara syariat. Nah, ini najis. Kenapa? Karena berbeda dengan madhab saya. Mana dalil Anda kalau berbeda madhab adalah najis? Ya karena berbeda madhab berarti Anda telah menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Ini berbahaya. Penyimpangan yang amat sangat. Penyimpangan yang amat sangat enam lihat lihat di sini maka diterangkan para ulama al ashya ulati kau madalilu ala najasatihah perkara-perkara yang tegak dalil menunjukkan atas najisnya berarti terbatas kalau begitu enam terbat terbatas disebutkan di sini diantaranya tujuh perkara tujuh perkara ya yang namanya najis disebutkan ada tujuh perkara. Sebagiannya yang disebutkan di sini yang muttafaq 'alaiha, yang disepakati. Ada yang di sana diperselisihkan, yang rojih, yang kuat bukan najis. Naam. Maka di sini kita urut. Yang pertama, baulul adami wa adaratuhu. Yaitu air kencing adami bani adam dan kotorannya kotoran manusia Dan air kencingnya adalah nah najis walaupun bayi walaupun bayi adalah nah najis hanya saja kalau itu bayi laki-laki yang belum lepas dari ah, ASI Najisnya najis apa? Air kencingnya. Air kencingnya saja. Najis mukha mukhafafa. Namun najis bukan najis. Dikatakan nah, najis ya. Tetap najis. Nggih. Okay. Jadi paham ini. Jadi yang pertama adalah air kencing apa namanya manusia dan kotorannya. Mana dalil yang menerangkan ya? Yang menerangkan adalah banyak Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam di sini najisnya atau sesungguhnya dalilnya ada di kitab ini semua, Demikian Ya Yakni dalam hadis di sana hadisnya barakallahu fikum hadis di nomor yang ke atau di sini nomornya berbeda-beda, 6. Nah, Bahwasanya ana atad ibnin lahabiyin, laha shabiyyin. nah, yaitu Seorang Sahabiyah ummu Sulaim, datang kepada Nabi saw dengan membawa bayi laki-laki, bayi laki-laki yang masih lambia kulit toa'ma perlu makan makanan luar secara lepas masih tetap butuh ah asi. Maka kemudian faajalah saw Rasulullah saw di Hajarih maka Nabi memangkunya. Coba anaknya mana? Coba tawatunya nabi. Nafabala fi sawbhih maka ternyata ngompoli nabi. Diompol, diomboli. Maka nabi sawaluhu alaiwasallam meminta untuk didatangkan air vanabohahu dan nabi percihkan. Untuk apa? Untuk membersihkan nah? najis. Berarti menunjukkan itu nah? najis. Naf ini diantaranya. Tadi sana hadis. Naf yang lainnya tidak dibawakan dalam kitab Om um Datul Ahkam. Yaitu hadis Habisait Al-Khudri. Ketika. Nam. Seorang menginjak. Nam. Tadi kalau tadi hadis nomor 32. Ya. Ketika Ummu Sulaim Ini. bertanya atau itu tentang yang lainnya. Nam. Ini Barakallahu Fikum. Dan. Hadis yang lainnya ini tentang najisnya atau air kencing bayi laki-laki. Apa air kencing manu? manusia? Tadi dicontohkan dengan air kencing bayi laki-laki. Karena ini najisnya mukhof bafa. Dan lebih lagi yang di atasnya. Yang kedua. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah sini al-mazi. Yaitu Al-Mazi. Yaitu Mazhi. Apa itu Mazhi? Mazhi adalah sesuatu yang keluar dari Farji. Nah, ketika sedang bermuda Abah. Ketika sedang bercumbu dengan pasangannya. Atau ketika sedang meningkat syahwatnya. Meningkat syah syahwatnya atau ketika syahwatnya meningkat tiba-tiba keluar sesuatu yang sifatnya tidak memancar maka ini namanya madzi. Naam. Lah ini adalah najis. Naam. Ini barokallahu fikum. Ini adalah na najis. Naam. Dalilnya dalam hadis yang ke-23 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan kuntu rajulun madzaan aku ini laki-laki yang banyak keluar mazinya fastahyaitu namun aku malu untuk bertanya kepada nabi karena aku adalah menantunya pekewoh nggih carane nah rekoh nggih takon sesuatu yang dianggap tabu kepada mertu mertua Kan gitu nggih Ah ternyata para sahabat juga memperhatikan unggah-ungguh. Ya, nah, di sini. Maka barakallahu fikum. Bagaimana? Maka beliau fa'mar fa Tul Mikdad bin Aswad, maka aku perintahkan budakku Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul, maka dijawab Rasul, "Yaghsil dzakarahu wa tawaddo." Cuci, Naam. Cuci zakarnya, Naam, demikian. Kemudian dia berwudu kalau mau sholat. Berarti perintah untuk dicuci ini menunjukkan adalah najis. Nah, berarti yang namanya madhi adalah nah najis. Ini diantara hal-hal najis yang tegak atasnya dalil baru dua kita sebutkan. Insya Allah kita lanjutkan sisanya dalam pertemuan yang akan datang. Masih mengenai hal-hal yang dinajiskan dan cara bersuci darinya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sabar dan juga istiqamah di atas al-haq ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan membukakan pintu taubat sebelum wafat menjemput kita amin salallahu ala muhammad wa barik wa salim rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la wa astaghfiruka wassalamu alaikum wa rahmatullahi